malam Pak Alex. Ya selamat malam. Ya silakan Bapak. Ya Jakarta memang i t a complicated city ya.、Yeah? Everything is trouble. Jadi mungkin、mm -hmm. yang punya pos-pos mal l itu pengen dinaikkan tentu kan akan menambah income mereka. <coughs> Tetapi bagi kita bagi publik yang ada sekarang aja sudah sangat m e m b a t k a n Artinya kalau Sepuluh jam saja kita parkir di Jakarta itu, itu sudah menghabiskan sekitar dua puluh atau sampai tiga puluh ribu. Nah, bisa dibayangkan dengan biaya-biaya lain gitu. Jadi, ya dengan komplikasi yang ada ini, saya sebagai pengguna parkir Jakarta agak sulit memberikan pendapat. Ya terserah mereka aja lah. n g o m o n percaya diri a t p a e l a j a t k d i bios, sama p a l a m Selamat malam, Bu. Ya, cari parkir itu sebaiknya diterlukan oleh lokasi, Bu. Jadi lokasinya, kalau di jalan g a j a h m a d a katakan dua ribu. Kalau lokasinya tempatnya sepi, ya seribu. Jadi tergantung daripada situasi. Kalau tempatnya sedang seribu lima ratus. Tapi saya rasa dua ribu itu sudah cukup untuk berjam. Karena kalau operasional itu ditambah jadi lima ribu. maka p e m a r k i r itu banyak yang parkir yang di luar itu, nanti akhirnya malah parkir di jalanan, di mana-mana n gak g saruhan gitu loh, jadi kita sesuaikan aja lah kalau bisa malah pembatasan jam parkir parkir n gak g boleh lebih dari 2 jam gitu. nah itu lebih bagus daripada mereka itu dibatuh s i dengan uang-uang yang tinggi gitu, malah lebih baik dikasih uang batas m a k t u gitu, terima kasih terima kasih Pak Dibyo, saya beralih ke Pak Tommy malam Malam. iya, Bapak s i l a k a n opini anda Pak i ya, saya pikir begini Untuk kenaikan sih boleh-boleh saja ya. Tapi kalau umpamanya Naik sampai 150% persen, Apakah itu make sense Dari 2000 Ke 5000 Kalau memang 2000 Dibanding dengan luar negeri Ya memang kita lebih Murah ya Memang di bawah standar Tapi naik ke 5000 per jam Ya mau-mau bisa jadi sepi ya、kan? Kalau n k a di luar negeri Orang udah n g gak mau naik Kendaraan pribadi, mereka naik bus, dan mereka naik MRT. Ya, ada jalan keluarnya, nggak mau parkir. Kalau kita, mau nggak mau masih naik kendaraan pribadi. Karena, apa itu namanya, angkutan umum masih belum aman, kan? Uh -huh. Uh -huh. Makanya kalau naik 150 persen, itu nggak make sense. Terima kasih.